Apapun yang sedang engkau alami pada saat ini. Apapun yang sedang engkau hadapi pada saat ini. Kita harus mengerti bahwa kita tidak boleh tawar hati. Kita akan baca ayat berikutnya dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Maju sedikit. 2 Korintus 4 ayat 16. Dikatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Perhatikan. Namun manusia batiniah kami dibaharui. Dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami. Kemuliaan kekal yang melebihi segala galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan. Yang kelihatan akan senantiasa merosot. Tetapi yang tidak kelihatan yaitu manusia lahiriah kita yang diperbaharui hari demi hari. Pertanyaan saya kepada saudara di tempat ini adalah ini. Di manakah sumber pengharapanmu? Jika kita berkata, "Oh, aku berharap bisnis ini jalan, aku berharap relationship ini jalan, aku berharap ini sukses, aku berharap aku mendapatkan promosi, aku berharap aku mendapatkan gaji, aku berharap ini dan aku berharap itu." Di manakah sumber pengharapanmu? Apakah kepada hal-hal yang sifatnya cuman fana, yang sementara? Atau kita menaruhkan pengharapan kita kepada yang kekal? Are you okay guys? Ini diem karena lapar atau diem karena sedang menyimak? Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Begitu banyak orang-orang yang give up, yang menyerah. Karena mereka menaruh pengharapan mereka di tempat yang salah. Sehingga pada saat pengharapan mereka tidak terkabulkan atau tidak terjadi sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Banyak dari mereka yang kecewa dan akhirnya menyerah. Tapi firman ini mengatakan jika kita menaruh pengharapan kita terhadap kemuliaan yang kekal. Yang kekal. Yang sifatnya tidak akan pernah punah dan tidak pernah hilang. Kita tidak akan pernah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menyerah. Karena kita tahu sumber pengharapan kita bukan di sini, bukan di dunia. Bukan dari gadget, bukan dari alat, bukan dari kendaraan, bukan dari rumah. Tapi sumber pengharapan kita adalah yang memberikan dari sang pemberi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan jika kita mempunyai pengharapanen seperti itu, saya yakinkan en percaya, engkau tidak akan mudah untuk menyerah. Engkau tidak akan mudah untuk give up pada saat engkau menemui tantangan dalam kehidupanmu. Karena engkau percaya, meskipun apapun, apapun yang terjadi di sekeliling kita, sumber pengharapanku adalah sumber pengharapanen yang kekal.